Penghutbah 4 ayat 17 sampai 5 ayat 6 Takutlah akan Allah Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik Daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh Karena mereka tidak tahu bahawa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, Demikian pula, percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak tetapi takutlah akan Allah Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai dengan 19 dan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 12 kesia-siaan kekayaan kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas Dan hukum serta keadilan diperkosa Janganlah heran akan perkara itu Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta Bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya Dan apakah keuntungan pemiliknya Selain daripada melihatnya Enak tidurnya orang yang bekerja Baik ia makan sedikit maupun banyak Tetapi kekenyangan orang kaya Sekali-kali tidak membiarkan dia tidur Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya Menjadi kecelakaannya sendiri Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan Sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya ini pun kemalangan yang menjadikan sebagaimana ia datang demikian pun ia akan pergi dan apakah keuntungan orang tadi Yang telah berlelah-lelah menjaring angin Malah sepanjang umurnya Ia berada dalam kegelapan dan kesedihan Mengalami banyak kesusahan Penderitaan dan kekesalan Lihatlah Yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah Di bawah matahari selama hidup yang pendek Yang dikaruniakan Allah kepadanya Sebab itulah bahagiannya Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya juga itu pun karunia Allah tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya